Kom Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Selasa 17 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. dari Aliansi Pemuda menggugatunjuk rasa di PT Sovindo. Pasar Induk Cureh yang baru difungsikan mulai semrawut. Harga telur ayam di Abdia makin melonjak. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMB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 Darlun masa dari aliansi pemuda menggugat melakukan unjuk rasa di PT Sokindo Kebun Lai Butar di Gunung Meria Aceh Singkil selasa siang. Mereka meminta pihak perusahaan merelokasi pabrik kelapa sawit dari lokasi saat ini di kawasan Lai Butar ke wilayah jauh dari perumahan warga. Pengunjuk rasa datang menggunakan mobil bak terbuka kendaraan sepeda motor lengkap dengan pengeras suara. Mereka juga melengkapi diri dengan spanduk berisikan tuntutan. Sebelum menuju perusahaan, terlebih dahulu Masa berorasi di disimpang empat rimu. Setelah itu bergerak ke pintu gerbang perusahaan dan kembali menggelar orasi. Selain meminta pabrik kelapa sawit direlokasi, Masa juga mendesak perusahaan membeli tandan buah segar kelapa sawit dari masyarakat. Kemudian meminta PT Sovindo melepas areal hak guna usaha lahan perkebunannya 100 meter dari badan jalan untuk pengembangan wilayah kecamatan Gunung Meriah. Warga juga meminta karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja diterima kembali. Setelah berorasi, perwakilan pengunjuk rasa menggelar pertemuan dengan administrasi PT Sovindo Kebun Lai Butar Erickson Ginting serta petinggi Sovindo dari kantor Medan H. Asmadi. Dalam pertemuan, Erickson menyatakan pihaknya telah menerima 88 pekerja warga lokal. Sementara terkait tuntutan pemindahan pabrik PKS, menurut Asmadi harus mengikuti aturan yang berlaku. Darlun pasar induk curi di desa gelanggang gampung kota Juang Biren yang baru beberapa hari difungsikan kini mulai kumuh dan sembrawut. Dari pantauan, para pedagang mulai menjamur di pinggir jalan dengan memasang terpal berwarna-warni sehingga pasar tampak kotor, jorok, dan sembrawut. Kondisi ini mengganggu pemandangan keindahan di pasar induk yang baru selesai dibangun. Lebih miris lagi ada pedagang yang terang-terangan membuka lapak dagangannya di depan pintu musola sehingga mengganggu pedagang lainnya maupun masyarakat yang akan melaksanakan salat di musala pasar induk tersebut. Seharusnya Pemkap Biren melalui dinas terkait dapat menertibkan. Warga berharap agar pedagang dapat mematuhi peraturan dan seruan yang telah ditetapkan Pemkap Biren. Sedarilun harga telur ayam ras meningkat di pasar Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Lonjakan harga telur yang tidak pernah terjadi selama ini dikeluhkan masyarakat. Dari pantauan di Pasar Belang Pidi, harga telur ayam berkisar antara Rp43.000 hingga Rp45.000 per papan atau 30 butir. Padahal awal Juli lalu harga Rp40.000 hingga Rp43.000 per papan. Sementara Ramadan lalu, harga telur ayam di Pasar Belang Pidi masih berkisar antara Rp36.000 hingga Rp38.000. Pahmi seorang pedagang grosir telur ayam mengaku kenaikan harga disebabkan kenaikan harga di tingkat produsen di Medan. Dampak dari kenaikan telur ayam akhir-akhir ini permintaan dari masyarakat berkurang. Pahami menyebut tingkat harga telur ayam di Abdiya ditentukan perkembangan harga di produsen Medan karena kebutuhan telur ayam dipasok dari Medan. Pihaknya menerima telur ayam di Blankpidi dengan modal Rp42.000 per papan. Masyarakat meminta pemerintah menstabilkan harga telur dan daging ayam. <tuh> Darlun warga Gampung Payapalas, Kecamatan Perla Aceh Timur, meminta Pemkap segera membangun jembatan kayu yang rusak di daerah tersebut. Jembatan ini merupakan sarana vital yang selama ini dilalui warga menuju pusat kecamatan. Gesi Gampung Payapalas, Ismail Abdullah mengatakan jembatan yang rusak kondisinya memprihatinkan. Leger jembatan terbuat dari besi dan berlantaikan pohon kelapa. Kondisi pohon kelapa ini sebagian telah patah dan berlubang serta tidak beraturan dan sulit dilalui kendaraan. Jembatan ini menghubungkan masyarakat dari Gampung Payalas ke Gampung Semali dan ke pusat kecamatan. Saat ini warga tidak lagi melintas melalui jembatan tersebut, namun warga telah menimbun parit agar bisa dilalui. Parit ini bisa ditimbun karena saat ini sedang musim kemarau. Namun jika musim hujan terpaksa melewati jembatan karena parit dipenuhi air. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Desa Gampung Baru, Pedada Biren, kini mulai menjalankan program baru, yaitu merehab rumah kaum du'afa dengan menggunakan dana desa. Rehab rumah miskin ini mulai dikerjakan sejak selasa ini. Gesi Gampung Baru, Pedada Tarmizi, mengatakan di desanya masih banyak rumah yang kurang layak huni atau rumah warga miskin. Sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk merehab dan merekonstruksi rumah warga yang kurang mampu atau tidak layak unit tersebut Ia mengatakan untuk tahap pertama pihaknya merehab dua unit rumah 2 AFA yaitu milik Ibrahim Awahab dan Tihawa Yusuf dengan anggaran 30 juta rupiah Masing-masing rumah dianggarkan 15 juta rupiah yaitu, yaitu untuk membeli seng, papan, dan semen serta kebutuhan lainnya sesuai anggaran Tarmizi mengaku di desanya masih banyak rumah yang butuh direhab dan rumah harus dibangun baru. Ia mengharapkan kepada Pemkap Biren, pemerintah Aceh maupun pusat atau pihak donatur dapat membantu merehab dan merekonstruksi rumah warga di desanya yang mayoritas masih kurang layak huni. Darlun Terminal Mobil Barang Biren yang selama ini melakukan bongkar muat barang di Terminal Mobar Curih Kota Juang sejak dua hari lalu dipindah ke Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi di Desa Gelumpang Payung, Kecamatan Jempa Biren. Dari pantauan di lapangan, beberapa buruh sedang membongkar barang dari truk tronton ke mobil pickup untuk dilansir ke Kota Biren. Sementara itu tidak ada satupun bus maupun mobil penumpang umum yang masuk ke Terminal Tipe B tersebut. Menurut beberapa warga, beberapa hari lalu, terminal yang dibangun dengan uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah telah dimanfaatkan untuk mopen jenis L300. Namun kini beralih fungsi menjadi terminal bongkar muat mobil barang. Sementara itu beberapa buruh bongkar muat mengeluhkan kondisi dan lokasi bongkar di terminal tersebut. Pasalnya pada siang hari mereka harus bongkar muat barang dalam terik matahari. Sebelumnya di terminal Mobarcure Cureh, Buruh bongkar muat aman dari hujan dan terik matahari karena bangunannya yang beratap. Dari Nuserum Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Selasa 17 Juli 2018. Berita pagi Serambi FM Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Pri tem imam amenizijo, da bi access, internet, repler, da bi Twitter,